Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah Adada maafi ilmillah Salatan wasalaman daimain bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salatan taftahu lana biha futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Para hadirin di majlis Ar-Rodoh Para pemirsa manapun anda berada Saya diizinkan Allah Hadir kembali di majlis ini Setelah dua minggu Atau dua kali pertemuan Izin ya Jujur Saya itu umroh tapi terseksa Terseksa bagaimana Ya orangnya di sana tapi artinya mikiri pengajian itu. Ya mikiri pengajian. Sampai rasanya begitu umrohnya selesai, saya bilang sama teman-teman saya, kalau bisa saya mau pulang sekarang. Ya kalau bisa saya mau pulang sekarang. Tapi ya memang ada bagian dari waktu kita yang harus kita sisakan ya untuk sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke, ke Mekkah, untuk lihat Ka'bah, untuk macam-macam ya, untuk ziarah. Malam hari ini judulnya Kisah perjalanan menuju tiga tanah suci. Ya, tanah suci yang pertama tanah suci para wali yaitu kota Mesir. Di Mesir itu banyak makamnya orang-orang soleh, termasuk makamnya Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya saya sewan kakek saya dulu, karena saya nasabnya akan kembali nya kepada Sayyidina Husain Alaihi Salam. Kemudian Setelah soan kakek yang kecil, ya. soan ke kakek yang paling besar. Yaitu baginda Muhammad SAW. Nah setelah soan baginda Muhammad SAW, soan kepada yang punya baginda Muhammad SAW. Karena Mekah itu simbolnya Allah Subhanahu SWT. Jadi berangkat ke Kofa, Mekah. Urutannya seperti itu. Judulnya minta diantarkan. Ya moko moko diterima. Moko moko di, diterima. Tapi saya yakin kok sebejat apapun orang kalau kesana diterima kok, ya, pasti diterima. Wong tamu saya aja saya hormati saya muliakan. Masak tamunya Allah nggak dimuliakan? Kebangetan saya mikir berarti, ya kebanggatan yang terlampau terlampau buruk orang yang berpikiran buruk kepada Allah Subhanahu Wataala. Wong judulnya kita bertamu bertamu sama Allah. Kalau tamu saya aja saya saya layani saya muliakan. Di Hadramaut itu pernah ada satu orang meninggal dunia. Satu orang meninggal dunia. Kemudian malamnya imam masjidnya diimpeni, mimpi, mimpi ketemu orang yang meninggal tadi, kebetulan temannya Setelah ketemu nanya, kamu kok kelihatan ganteng, gak? gak seneng? Ini amalmu apa gitu? Oh bukan, bukan gara-gara amal saya. Lalu terus gara-gara apa? Gara-gara tadi itu ada petani badui orang dusun. Yang menyulat, ikut menyelatkan jenazah saya. Gara-gara doanya saya diampuni. Gara-gara doanya diampuni. Iya, sampaikan terima kasih saya kepada dia ya. Ciri-cirinya orangnya begini-begini tinggalnya di daerah sana. Wow, rupanya roh itu lebih ngerti alamat dibanding kita semua. <laughs> ya, tepil gitu. Bangun nih. Bangun si imam karena dapat amanat ya. Dapat amanat. Maka ya beliau nyari. Karena roh, apa, roh Yatul Mu'min... Mimpi seorang mukmin itu Seperti 46 bagian dari kenabian ya. Artinya Seperti wahyu Mimpi mukmin itu seperti wahyu Maka beliau cari Ketemu ditanya, Bapak betul kemarin nyolatkan jenazah Di masjid ini? Iya Bapak kenal sama yang meninggal? Enggak Nah kok nyolatkan kenapa? Saya itu mikir-mikir jadi muslim Tidak pernah ikut nyolatkan jenazah tak nah, kok kebetulan ada masjid, ada orang meninggal. Ya saya masuk ikut nyolatkan. Bapak tahu caranya soal jenazah? Tahu. Gimana? Empat takbir. Woh betul. Terus takbir pertama yang dibaca apa? Ya Fatihah. Kedua, ya solawat. Yang ketiga doa. Keempat doa. Eh, saya ingin tanya itu doanya Bapak itu apa? Lo kenapa? Itu teman saya yang meninggal katanya diampuni gara-gara doa jenengan. Oh, saya itu doanya enggak ikut sunnah Nabi. Buk, wow, gimana? Bidah ni doanya. Doanya bidah. Dia di kitab-kitab di hadir doanya ni, engkau ada yang ngarang sendiri. Coba bayangkan. Ngarang San? sendiri. Apa doanya? Saya bilang sama Allah. Uang oh, saya itu engkau ngapa? Doanya Nabi, panjang gitu. Engkau ngapa? Lepas nah, terus kan yang penting suruh doa ya. Saya tunggu. Kan suruh doakan saudara saya. Saya doakan. Ya Allah, kalau saya punya tamu, saya sembilikkan kambing. Lah ini saudara saya sekarang mertamu kehadirat-Mu ya Allah. Ya tolong dijamu apa gitu lo ya. Coplak tuh. Karena husnudzon yang luar biasa dari orang yang berdoa ini yang yang meninggal diampuni Gusti Allah ki Maha malu untuk menyiksa hambanya kalau ada orang yang merasa kebaik akan kemurahan Allah SWT wa Oh njenengan aja kalau di sin gitu ya izin terus tuku wedhus raketang rakuat ya tuku kok ya. Ya, kita ini kalau di, dipermalukan begitu Walaupun tidak punya duit nih, Buat yang di jauh Di jauh sana nih, Haji Taufik bersama istrinya Haji Nur dan teman-teman saya yang ada di Purwakarta Karena saya ini kemarin umroh Bareng rombongan uh, Sukabumi ya, Kemudian Cianjur, Purwakarta dan sekitarnya Total 24 orang Kalau saya tidak salah Semuanya itu tidak ada yang mau bahasa Indonesia Semua bahasa Sunda Puyung saya bayangkan, saya satu-satunya orang Jawa orang Solo cuman saya, saya, lainnya bahasa Sunda, Muhun, gitu ya, mohon gitu, tuang, ini apa mohon, ya. tuang, ini apa jadi ngomong sendiri, saya dengerkan, ajib gitu ya, khair betul nih, baik bener nih teman-teman saya memang baik-baik, saya sengaja biar silahkan pakai bahasa Sun, Sunda jadinya seneng, jadi mereka kalau bisa bahasa Sunda, terus ngerjain saya itu habibnya gak tahu itu seneng gitu ya bahkan menyenangkan hati orang itu kan pahalanya luar biasa, saya umroh sholat gak bisa betul diikir gak bisa, betul toaf gak bisa, betul saing gak bisa betul ziarah nabi gak bisa, betul yang saya tahu bisa betul buat seneng teman-teman saya yang ngomong bahasa sunda, iya beb yang gak tahu udah itu mesti seneng tenang padahal iduk halusuruh itu pahalanya luar luar biasa, nah ini kalau gak saya terjemahkan tadi bahasa jawa pasti protes, jangan khawatir, aku tidak dendam pada kalian semua <laughs> jadi uh, kalau kita dipermalukan orang gitu kan Oh, ini orangnya baik ini. Padahal kita nggak punya duit. Kalau mertama ke dia tuh pasti disembelihkan kambing di depan orang banyak ya. Ini orangnya sudah begitu kan Ini tamunya datang ya mesti disembelihkan kambing kan? Wah, jangan disin. Jangan sampai saya malu. Saya udah disebut seperti ini, seperti itu, betul? Akhirnya akan usaha cari kambing walaupun hutang. Ini orang yang punya rasa mah? malu. Ya punya rasa malu akan seperti itu. Nah, kalau Allah swt itu bukan orang tak punya, Zat yang maha ka, kaya, Zat yang maha kaya diperasangkai baik, tak mungkin Allah akan meniayakan hamba yang berprasangka baik kepa kepada-Nya. Makanya kita kalau ke Mekah, ke Medina, ke tempat yang baik, orang sakak akan mikir dosaku agaknya kehijau, kehijauan. Biarkan banyak gitu. Kalau tak punya dosa matiyo. Oh. Nah, iya kalau tak punya dosa silakan mati Kan betul surga. Najib no, dosanya kehurihok kan begitu ya. Kalau dosanya banyak hi. Hiduplah lah, Karena dosanya banyak Ya kita husmudun Mogo-mogo Di sana Walaupun kita jelek Itu ada Yang doanya kabul Yang muter itu kan Ya Allah Yang tuwap saya yakin Mesti ada yang duwap begini Ya Allah Ampunilah semua orang yang tuwap di sini. Kabulkan saya katut Betul tak? Iya soalnya saya juga duwap begitu Masa yang lain enggak? kan juga ada orang yang duwap seperti saya Mogo-mogo semua yang tuwap ini Dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kira-kira itu doanya dikabulkan enggak? Yakin kubul kan ya? Siapapun dungu asal niatnya benar Insya Allah kok Kubul nah, Kalau satu dikubulkan berarti ini yang tua Walaupun wujudnya seperti apapun gitu ya Wujudnya seperti apapun akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kok tiba-tiba ngomong begini gara-gara apa tadi? Saya itu kalau cerita gak, gak pernah mikir soalnya Jadi kan gak kangen sama saya tuh Allah gak ya Yang jawab kangen tuh ibu-ibu kangen gitu Masya Allah semangat, bapak-bapak kangen bapak. -bapak. Alah nggak puisi. Kangen kangen saya kangen. Saya yakin kangen soalnya saya di sana kesetrum gitu ya, kesetrum juga terosot gitu. Pengen cepet bu cepet pulang. Ya, dan mohon maaf saya belum mandi ya. Jadi kalau wujudnya retak-retak ya. Mohon maaf yang sebesar besarnya. Jangan khawatir retak-retak tetap ganteng. Orang laki kok bu ya. Orang laki kan seperti seperti itu. Nah, saya enggak bisa ngasih semuanya oleh-oleh satu per satu. Makanya, saya kasih oleh-oleh yang bisa dilihat orang semua. Apa itu? Satu ini karpet. Jadi silakan ngadek Bu karpet nih. <laughs> Nanti rampung pengajian lihat karpet ini. Ini walaupun jauh-jauh saya cari karpet satu ini yang kira-kira bisa ditekuk, bisa dibawa pulang, ditaruh tas. Tas utuh satu itu isinya cuman kar karpet. Tapi kan asik bisa dinikmati orang ba banyak yang nyawang senangkan ganjarannya sepanjang mata memandang betul lo ya. kan nyenangkan orang banyak kemudian apalagi jangan kerosoh aroma harum atau enggak harum wangi kan ya wanginya agak beda lo nah ini saya beli uh, apa ya menyan ya saya beli menyan macam-macam jadi di Arab sana itu menyan yo laku makanya kalau orang enggak suka bakar-bakar begini saya ngomong bedah ini bedah bedah ini yo aneh di Medina di Mekah itu yang dijual ya begini Begini gitu ya Hotel-hotelnya, pasarnya, ambunya juga ha? Harum gak seperti pasar kita Ambuni pite <laughs> Beda Mall tuh harumnya luar Luar biasa nah, Saya beli beberapa jenis harum-haruman Kemudian saya oplos jadi sah, Satu, kemudian saya bakar Ini kan tiap Jumat bisa nyenengin hidungnya teman-teman saya Ini namanya oleh-oleh Berjamaah ya Oleh-oleh ber, berjamaah Kemudian apalagi bah, Edwin? Eh nah, ini tempatnya ini, tempatnya saya beli ini seperti ini, biar ibu-ibu bisa lihat nih. Nah beli seperti ini, bagus nggak bagus? Bagus. Ini buat nyenengin saya, bukan biar saya nyawang kan, ke nyenengkan ketuaan. Apa? Masuk nih, kyuom menyantoi ya. Masa seperti ini klem nih, masak dukun seperti ini kan? Biar kelihatan bedanya. Ini ahli il ilmu, ini kan cakep. Siapa tahu nanti ada pengrajin yang bisa mencontoh. Ya tolong saya dibuatkan, nanti saya jualan Jangan mesti beli, untung lagi Aralboh Hadirin Jadi begini, ini biar Manis dipandang dipan, Terus tempat ukupnya Cari sesuatu yang unik kecil, ini juga Menyenangkan orang Pak, ba. banyak emang orang cari ilmu harus begitu Dipandang enak, dicium eh Enak, lah sekarang ini yang dicicipi Enak sedang dikelilingkan Kopi kalau gak salah ya, kopi Nah, hadirin dimuliakan Orta Allah malam ini kita majlisnya cuma oleh-oleh judulnya oleh-oleh dari umroh dan ziarah. Setuju? Ya. Sampai di mana tadi? Ziarah ketiga tanah suci Mesir, Mekah dan Madi. Madinah. Di Mesir itu ada satu pepatah, pepatah dari para ulama. Ia dah kelolos Mesir, fa'inamit lakum ketir. Hey orang-orang yang masuk Mesir jangan khawatir yang sama dengan kamu banyak, yang mirip kamu banyak. Jadi kalau maling masuk Mesir, tuh ya Rodok Rodok reso sombong. Wah saya ini maling kelas kakap. Mesir mengatakan yang sama kamu juga banyak. Jadi nggak usah sombong gitu ya, nggak usah merasa jagoan preman ya, nggak usah merasa jah jagoan. Tapi ya bukan seperti itu. Itu ditujukan untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah. Wah hei orang yang masuk Mesir yang seperti kamu banyak. Yang apal Quran di sini banyak, turah turah. Yang sholat sunnah. Ratusan rokaat, di sini banyak turah. Tura. Yang banyak zikir. Oh di sini itu orang suka pegang tasbih, pikiran. Lain dengan kita, dipegang, diputer diputar-putar. Pegang, dibuat zikir. Lain dengan sebagian dari kita. Lihat orang pegang tasbih justru di bedah. Bedah kan, dibilang ini enggak ada tentuannya. Di Mesir, orang-orang yang umrah itu semua, kebanyakan pegang tas. tasbih. Jadi yang zikir juga apa? banyak. Orang yang alim, turah-turah di sana. Di sana tempatnya il... Ilmu. Jadi begitu kita masuk sana, wes orang tak gaya. Ya, yeah. sing podo awak mubi a ah, akeh. enggak usah bergaya. Yang seperti kamu sangat ba banyak. Sangat banyak di mesir itu seperti itu. Nah di antaranya di mesir 4 hari itu cuma ziarah, ziarah dan ziarah. Ya, yeah. ziarah, ziarah dan ziarah. Nah di antara yang diziarahi kita kita ini madhabnya apa? Syafi'i Kalau wali Songo kita kan sudah sering ziarah Tidak pernah mikir tidak Pengen ziarah kepada Imam Syafi'i Gurunya kita semua ya toh? Nah Alhamdulillah jenengan Sudah saya wakili Oh iya benar, oh, saya itu ziarah itu Niatnya ziarahkan secara udhah kok ya Jadi sudah saya wa wakili Imam Syafi'i ini saya, Novel Ali Terus, nih, Teman-teman saya yang suka ngaji di udhah Itu yang relawan-relawan Ikut bangun di belakang oh, Sekatut mesti itu ya Nah, yang enggak relawan enggak katut, <laughs> katutnya lain, katut tapi kurang kurang isti, niwal. No, relawan itu memang memang rotok kental gitu. Takkerannya rotok kan, kental Imam Syafi'i dan lain seba, sebagainya. Lepas nah, di makam Imam Syafi'i menarik, Insya Allah nanti Jumatnya akan datang kalau jenengan rawat kesini akan saya pajang itu foto-fotonya, bisa dilihat. Ya, bisa di, dilihat, dilihat di tembok-tembok lah, biar dilihat gitu ya nanti ibu-ibu lihat di bagian ibu-ibu, bapak, bapak lihat di bagian bapak, bapak di makam Imam Syafi'i itu di sampingnya, jadi misalnya makamnya di tembok sana, nah di tembok sini di lantai itu ada karpet, nah karpet itu kalau dibuka ada kaca, kaca tebel, nah di bawah kaca itu ada seperti kayu, gitu ya seperti kayu, di atas kayu itu ada bekas tapaknya kaki Nabi Muhammad SAW. Nah menariknya di situ, itu ada bekas telapak kakinya Rosulullah SAW itu di makamnya Imam Syafi'i. Mau saya tempelkan itu ya enggak iso dihalangi kaca kok. paling ya, minimal wajah ini nempel ke ke kaca. Itu kalau ketemu golongan yang model begitu musyrik lagi nanti ya, dibilang begitu ya. Padahal sahabat juga ngejar kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam. Itu adanya di area pemakaman Imam Syafi'i. Kemudian kita juga ziarah ke makamnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi Al Syekh Abu Abbas Al-Mursi Itu gurunya Dari Ibnu Al-Fa'ilah Al-Skandari Radhiallahu ta'ala anuh Dengan biasa dengar di diradiokan Kajian Al-Hikam Betul ya. Nah Al-Hikam itu karya Ibnu Al-Fa'ilah Nah Imam Ibn, Ibnu Ibn Al-Fa'ilah Itu punya guru namanya Abu Abbas Al-Mursi Radhiallahu ta'ala anuh Abu Abbas Al-Mursi makamnya itu Punya masjid dia punya masjid Masjidnya menarik Karena Torikohnya Abu Abbas Al-Mursi Torikoh Shadili Torikoh Shadiliya itu dikenal Suhudul Minnah Selalu bisa merasakan nikmatnya Allah Jadi merasakan yang enak-enak gitu. Semuanya dirasakan eh Enak, yang enggak enak ya krosonya Enak, itu Torikoh Shadiliya Sehingga ketika saya katakan Pada teman-teman saya satu rombongan itu Saya bukan pemimpin rombongan Memang saya tidak mau Cuman saya mau ceramah saja. Kalau ada jadwal ceramah, saya mau ceramah. Karena itu bidang, bidang saya. Saya sampaikan, nih ziarah tempatnya Abu Abbas Al-Mursi. Beliau ini orangnya suka yang enak-enak. Jadi dilihat saja nanti. Mesti semuanya serba enak. Semuanya serba enak. Benar, masuk masjidnya. Domblong saya. Indahnya luar biasa. Yang yang buat saya eh, takjub itu. Karpet merah. Gedinya tuh semasjid agung itu ya. Dalam masjid agung itu. Gede segitu. Tidak ada sambungannya. utuh. Lihat terus pesennya gimana itu ya? Bawanya gimana itu? Karpetnya masjid itu loh. Seraubo ini dua kalinya lagi gede loh. Semajid Agung bagian dalam masjid Agung itu ya. Yang segitu itu. Itu karpetnya utuh satu. Warnanya merah cakep sekali. Coba bayangkan. Indah atau enggak indah? Indah. Di kampung kita ada? Masjid loh. Saya bilang masjid tuh ya. Seperti gandang kantil bukan yang tipis-tipis, karpetnya toh tebalnya luar biasa. Itu karpetnya, bangunannya indah dan menariknya di situ enggak jauh dari makam Abu, Abu As Al Mursi ada makamnya yang nama Imamul Haromen dan para ulama lainnya lengkap tu ada 12 ulama dan di sampingnya jenengan biasa baca burdah kan Ya Robbibil Mustafa bilikh maqosidan awang firla ma'madaya wasi al karomi baca burdah, sering kan. Pernah sejarah ke makamnya Imam Busiri? Belum saya sudah. Yeah. Gue, <laughs> kuyang gitu. Mau wakilin jenengan semua. Jadi jenengan niat saja malam ini ketemu saya. Bayangkan sejarah ke makam-makam tadi, gitu kan? Biar jenengan dapat berkahnya lebih banyak dari dari saya. Makamnya Busiri, ya udah ke situ. Ya, yeah. kemudian ke makamnya Ibnu Al-Awla. Nyampi masjid pertama kali ke makamnya Ibnu, Ibnu al Asik atau enggak asik? Asik. Kemudian kemakamnya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu gurunya Imam Syafi'i. Salah satu cucu Nabi yang jadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal sebelumnya Sayyidah Nafisah. Usianya lebih tua Sayyidah Nafisah. Tapi meninggalnya duluan Imam Syafi'i. Nah ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Sayyidah Nafisah itu ngasih ngasih ucapan bela sungkawa gitu. Seperti ceramah gitu ya. Tapi bila sungkawanya tidak muji begini. Imam Syafi'i ini orang yang hebat. Beliau ini kalau Ramadan khatam Al-Quran dua kali. Enggak seperti itu. Selama satu hari ya. Jadi satu bulan khatam enam puluh kali. Tidak muji demikian. Tapi mujinya begini. Rahimallahu Syafi'i. Semoga Allah merahmati Syafi'i. Karena yuhsinul wudhu. Imam Syafi'i ini orang yang dia dulu. Semasa hidupnya betul-betul bisa wudhu dengan baik. Jadi pujiannya cuma singkat, wudhu ihape, eh, cuma begitu dok. Ini pujian orang yang ahlim, wudhunya ihape. Mungkin kita menganggap ini pujian apa? Kok pujian? Kok wudhunya ihape? Mungkin kalau dipuji bisa terbang, bisa mabur. Ini orangnya mungkin kita kagum ya. Tapi kok pujian wudhunya bagus? Dianggap enteng buat orang yang nggak mudeng. Padahal ini pujian yang luar biasa. Kenapa? Ngajari yang hidup. Imam syafi'i ini bisa jadi syafi'i karena wudhunya. Bagus. Imam Syafi'i bisa salat 1 bulan khatam 60 kali Ramadan karena wudhunya bagus. Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Qur'an dan banyak hadis karena wudhunya bagus. Imam Syafi'i punya akhlak yang mulia karena wudhunya bagus. Jadi kalau mau niru Imam Syafi'i enggak usah repot-repot wudhumu baguskan, kan baguskan dulu. Wudhumu baguskan dulu. Lah nyatanya. Wuduk kita sudah bagus belum? Wuduk sah kok ya wuduknya itu sebi apa ya seadanya terserah maunya sah sendiri wuduk sambil ngobrol, wuduk sambil ngelamun, wuduk kadang yang enggak cetol tangan yang kanan lebih sampai lebih dari siku tangan kiri kurang separuh banyak kan yang begitu ini kiat perhatian yang kanan yang kiri tidak tidak full seperti itu kan kadang siram kaki kaki disiram yang bagian atas kena bagian bawah tidak ke karena tungka itu banyak seperti seperti itu. Kalau wudhunya bagus, maka ibadahnya seluruhnya jadi ba bagus karena miftahul salat athuhur. Kuncinya salat ibadah adalah bersuci. Nah, bersuci itu intinya dalam wudu. Sebagaimana dikatakan Habib Ali Al-Hamsyi radhiyallahu taala, anu, siapa pengen salatnya khusyuk, wudhunya harus khusyuk. Jelas di sini? Jelas. Ini singkat-singkat biar satu jam setengah selesai ceritanya Karena lima belas hari dirangkum satu jam setengah Itu yangel Betul kan? Susah Kemudian apalagi? Nah, ziarah ke makamnya Sayyiduna Lukmanul Hakim Jangan tepang Lukmanul Hakim Pernah dengar? Lukmanul Hakim itu kan Hilaf, ada yang mengatakan nabi Ada yang mengatakan bukan nabi Yang disebut di Al-Quran itu loh Ketika Lukman berkata kepada anaknya Saidina Luqman ini orang yang bijak, seorang yang bi, bijak. Nasihatnya banyak, masih ingat nasihatnya yang beliau ngajak anaknya naik naik keledai itu? Ibu-ibu ingat? Oh, lupa. Saya ingatkan dikit ya. Yang udah ingat enggak apa-apa, biar tambah ingat. Saidina Luqman tuh ngajak anaknya naik keledai. Tapi Saidina Luqman naik di di atas keledai, anaknya disuruh nuntun. Masuk pasar. Tempat yang paling buruk di muka bumi adalah apa? pasar, tapi ibu-ibu paling suka pergi ke pasar. Seboro nenggang kata punji. Ya, tempat yang paling baik adalah Mas masjid. Ya paling buruk adalah apa? Pasar. Nah, masuk ke pasar. Mulai ada sekelompok orang duduk dilewati yang duduk ngomong. Bapak enggak punya perasaan. Wong itu keledainya dinaikin orang dua bisa kok, anaknya disuruh nuntun. Kan kesian anaknya dengar seperti itu lukmanul hakim ngomong sama anaknya nak naik nak naik jalan lagi lihat sekelompok orang yang lain ngerasani juga bapak sama anak nggak punya perasaan kalau ngomong klede kecil gitu kok dinai orang dua, dua. salah menaik to salah lagi akhirnya bapaknya ngomong nak tadi kamu udah turun gantian bapak yang turun ya bapak yang nuntun nah ketemu rombongannya lagi lagi duduk ngobrol-ngobrol dirasani lagi Dasar anak tidak berbudi. Tahu bapaknya sudah tua, disuruh jalan, justru dia yang naik kendak, kendaraan. Loh nak, salah lagi tau nak. Yaudah nak, kamu turun ya anak ya. Oh iya pak. gitu. Turun orang dua, gandeng, apa narik kalau, keledek nuntun keledeknya. Eh ketemu orang di pojok sana ngobrol-ngobrol. Bapak sama anak tidak punya akal. Tahu ada kendaraan tidak ditunggangi. Salah lah. Lagi, gitu kan. Salah lagi akhirnya ngomong sama anak, coba kita ambil alternatif terakhir, gimana pak? tadi ditunggangi salah, iya kan? iya kamu jalan sendiri, salah saya jalan sendiri, salah, jalan bareng salah, satu yang belum dilakukan, apa? yuk kita pikul kledenya, oh iya betul pak kledenya dipikul ber berdua, wah ketemu sekolah orang lagi di depan, wong gendeng udah lewat biasanya manusia itu naik klede, ini klede naik manusia itu dia pulang sampai rumah, pulang sampai Rumah bapaknya ngomong. Nah pelajaran hidup hari ini nak orang hidup itu ya mesti begitu kan? Perbuatanmu apapun tidak mungkin benar, mesti salah. Lo itu ibu, ibu. Ya mesti bujone salah nyalah kiwi. Perbuatanmu sebetul apapun tidak pernah bo be, benar, mesti salah. Tetap ada yang nyalahkan. Makanya enggak usah pusing sama Manu sia selama itu Allah katakan benar maka tidak usah hiraukan ucapan manusia. Lah Luqmanul Hakim radhiyallahu uh, alaihi salam beliau sebelum meninggal dunia ngasih wasiat pada anaknya. Jenengan kalau jadi anaknya mesti senang. Wasiatnya bagus. Tiga wasiat Luqmanul Hakim untuk anaknya. Nak, saya akan wasiatkan kepada kamu ya Nak. Nanti kalau Bapak meninggal amalkan tiga hal ini. Iya Pak. Nomor satu kamu yang Banyak nikah ya nak Cocok ya pak ya Jujur, jujur, cocok gak Ibu-ibu jangan tersinggung Ini lukmanul Hakim yang ngomong Nomor dua Iya pak Jangan makan yang gak enak, makan yang enak-enak Cocok atau gak cocok Cocok, ibu-ibu juga cocok kan Cocok, judulnya makan yang enak Enak Nomor tiga Kamu beli rumah di setiap kota di setiap kota kamu harus punya rumah Ngerti ya nak ya? Iya pak, gak lama bapaknya meninggal Anaknya puyeng Ini wasiat harus dijalankan Betul gak? Coba jangan jadi anaknya, sanggup gak ngamalkan tiga hal ini Mungkin nomor satu Sanggup ya Saya tuh Di perjalanan umur ada teman saya tuh Istrinya dua, lucu sekali Beliau bilang begini, ibu-ibu jangan tersinggung Tenang ini kan cerita perjalanan umroh harus ceritakan yang jujur, betul ya? Iya padanya, Bib. Ya, ini orang suka bumi, tenang, bukan orang Solo. Ya, orang suka bumi dan sekitarnya. Bagus, orangnya masya Allah baik. Ceritanya ini memotivasi saya dan bapak-bapak sekalian. <laughs> tenang, tenang, tenang ibu-ibu. Ibu-ibu jangan panas ruh, walaupun udara udah cukup panas di sini. Ya, Bib. Pria itu Muslim, kalau istrinya cuma satu, ibarat sirkus itu ada adegan naik roda satu itu lebih. Nah, jadi istri satu itu seperti orang yang naik roda satu, jadi akrobat, gampang jatuh. Ya, nggak enak, gampang gak? jatuh. Dan terus bagaimana? Kalau pengen agak stabil, rodanya dua, naik motor. Oke, oke, oke, oke, oke. Lo bu. Sabar dulu. Roda dua, naik mau? Mo? Motor. Kalau pengen lebih mantep, bit, naik demo. Roda T? Lah Pengen mantep sekali, enggak selit, nyaman, full AC, enak, roda empat. Itu Alpat, Mercy, Innova, apapun mereknya, terserah. Yang penting roda empat. Artinya istrinya empat. Makanya Allah suruh orang itu nikah, em? empat. Saya katakan, kan itu kata Allah, kalau enggak bisa adil, satu sah. sah. Saja, ayatnya dibaca Wain khidstum, kalau kalian takut tidak bisa ah, Adil, jadi yang istrinya satu tuh para penakut, Allah yang ngomong <ganti> Jangan marah ya bu ya Sabar, ini membahas na nasihat Lukmanul Hakim Nah temennya yang satu lagi, Ustadz Juga ngomong, bentar Bentar haji, bentar haji, gimana Bener sih, kalau roda satu Itu akrobat, tapi kan Lebih enak roda satu, kenapa perawatan mudah, enggak ada ganti oli enggak ada enggak <tuk> ada yang sesatu itu dipakai alehanahyaw, alehanamut udah hidupnya begitu sampai mati, ya satu ini enak, enggak repot enggak repot, enggak banyak biaya. biaya coba roda dua, walaupun motor itu kan ganti oli, servis berkala betul enggak? iya nanti remnya perlu ganti kanvas repot apalagi kalau roda di Tiga, roda empat, wah itu lebih ngeribit BBM naik puyeng ke bawah belum lagi nanti ganti bannya ganti empat, kan repot, jaga ban biar tetap di vulkanisir bagaimana biar tidak soleb, banyak biaya babe. jadi aman tetap roda satu jadi ibu-ibu tetap didukung bu roda satu tenang ya bu, ya. adil kan abibnya ceramahnya adil jadi bapak-bapak senang, ibu-ibu juga senang, setuju ibu-ibu akrobat Jadi, jadi bahasa rahasia kita kalau tanya sama orang, akrobat, motor, timu atau mobil, pak. Gitu, ibu-ibu sekarang udah tahu, dulu nggak ngerti. Jelas sih ibu, ibu. Lalu kemarin lho, hakim suruh anaknya nikah, yang sering, yang banyak. Wah, anaknya kan bingung, nikah banyak nih butuh kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, kekuatan mental dan lain seba sebagainya. Jangan dikira istri banyak itu enak. Ya kalau lagi menyenangkan semua, enak gitu. Tapi kalau semuanya ngambek, perengat-perengut, besengut-besengut. Terus cerewet semua, marah semua, kira-kira enak atau puyeng. Lawang satu aja udah akrobat, apalagi empat. <gak> Nabrak, remuk kan begitu. Oh betul ya bu ya? Ya itu setuju ibu tuh. Maka mikir bapak mikir. Walaupun tarikoh kita, tarikoh mohmi, mikir Makanya kebanyakan orang, terus Ustadz nyangat, sebentar bu, belum selesai. Monggo diunjuk, biar gak patik panas. Udah habis. Saya tuh kata dokter, belum boleh minum kopi dulu. Tapi sama murid saya dibuatkan kopi. Ya, saya lebih percaya murid saya daripada dokter saya. Tadi saya dari dokter, ya, lambungnya dijaga pak, jangan minum kopi dulu, dikurangi kopinya. Tapi karena yang buatkan ini murid saya di pengajian, mana yang lebih kita percaya? Dokternya atau Mas Edwin? Oh, Edwin dapat dukungan Ya, yang nonton jangan marah. Dimanapun anda berada, alhamdulillah. Ambil nafas dulu ya. Teman saya satu lagi ada ustadz yang badannya gemuk, yuk. Ya, ustadz badannya ke, gemuk. Boleh dilanjutkan ini? Udah lupa tuh? Ya, ah? Ha? Boleh dilanjutkan Udah gak enak sama ibu-ibu saya Tadi saya ingat gara-gara kopi dibatuh pasang Allah Nanti kalau ingat kita lanjut Cerita yang satu ini ya Nah makanya anaknya Lukmanul Hakim Nanya sama sahabat ayahnya Yang memang sama-sama ahli hikmah Pak Paman gitu kan Paman nanya nih Bapak ngasih wasiat aneh Wasiat aneh bagaimana Satu saya seru nikah yang banyak Dua kalau makan harus yang enak-enak tiga, saya harus punya rumah di setiap kota, kan repot. Ini kan biaya besar. Butuh mental yang ku, kuat. Kalau mentalnya enggak kuat tidak di bi, tidak bisa. Maka nah ini ingat ini. Ini ini ingat, masalah tadi nikah ya. Ya, bahas ini ingat, Ibu jangan marah tuh, Bu. Kok kelihatannya grogi ibu-ibu ini? Nikah itu ya. Orang menikah lebih dari dari satu itu hanya boleh empat golongan ini yang mau punya istri dua, istri tiga, istri empat syaratnya dia harus masuk kategori dari satu dari empat golongan ini, kalau tidak jangan coba-coba ini, ini wasiatnya para ulama, bener nih ilmu ini nomor satu sultan penguasa yang namanya raja itu istrinya banyak wajar, betul kan? orang penguasa kok bujunya keh itu lah, wajar mampu, dia ma mampu, negoro, mampu lah ngurusi istri dua, tiga, gak mampu kan gak mungkin penguasa kemudian yang kedua Orang yang duitnya banyak Al-Azhinia Orang yang duitnya apa? Banyak. Orang yang duitnya banyak itu istrinya banyak Wah? Wajar. Lah yang ketiga ini enak ini. Para ulama Nah, no ulama bujuannya wajar Janganlah oh, coba coba Makanya di Jawa Timur itu kiai-kiai istrinya banyak Tidak pernah jadi mah? masalah Kenapa? Karena ulama nah, nah, Kalau enggak masuk Tiga kategori ini Kaya? Tidak. Penguasa? Tidak. Ulama? Tidak Tapi istrinya lebih dari satu Kata ustaz saya di umroh Berarti orang begini itu Kata ulama kategori nomor 4 itu orang gila Jadi orang gila Jadi kalau ada orang nikah lebih dari satu Sedangkan dia bukan ulama Artinya tidak punya ilmu Tidak punya kekuatan Harta tidak punya kekuasaan Berarti dia orang yang Setuju ibu-ibu Setuju jadi malam ini saya menyenangkan ibu, -ibu atau buat ibu, -ibu marah? Enggak jawab. Nah akhirnya sahabatnya Luqmanul Hakim ini ngomong begini. Ayahmu tuh nasihatnya bener tuh, nasihatnya bener bagus banget. Anaknya tambah puyeng tau ya. Bener bagus banget. Ya bener dan bagus banget. Gimana tau Paman. Maksud ayah kamu tuh begini Bukan begitu Maksudnya begini, bukan Begitu, lah begininya tuh bagaimana Begini Kamu disuruh nikah yang banyak, artinya Sering-seringlah pergi tinggalkan istrimu Sering-seringlah pergi Tinggalkan istrimu dalam jangka waktu yang agaklah Lama, sehingga kalau kamu kembali Menemui istrimu, seperti nikah Barulah lagi Cakep enggak nasihatnya ini Cakep tol Nah sekarang ini banyak pria takut meninggalkan istrinya Makanya bosan kepada istrinya Betul Pak-Papak? Teori Saya lebih percaya teorinya Luqmanul Hakim daripada teorinya ibu Ibu oh, Luqmanul Hakim disebut sama Allah, dipuji sama Allah kalau ibu-ibu Jangan marah Bu ya Kemudian yang kedua Ya jadi aman ya, nikah yang banyak bukan artinya nikah punya istri banyak. Tapi artinya kasih waktu kepada istri agak jarang ketemu itu sesekali, itu bisa menimbulkan cinta tumbuhlah lagi. Betul kan? Nah, yang kedua. Yang ke-2. Ja, uh, makanlah yang enak. Enak. Berarti ayahmu mewasiatkan begini. Nah... Seringlah lapar Karena kalau orang udah kelaparan setiap makanan Mesti rasanya enak Setuju ibu Jadi ngirit ongkos dapur bu, Pokoknya gaplek atau apa cukup Jadi enak asal bapak itu Lapar Makanya kita itu kalau mau enak Semua makanan yang kita makan syarat nomor satu buat lapar dulu Kalau udah lapar nanti jadinya eh, enak Yang nomor tiga Kamu harus punya rumah Di setiap kota ini roto angel Maksud ayah kamu Kamu harus punya teman di setiap kota Karena kalau kamu punya teman rumahnya adalah rumahmu Betul kan? Coba kita kalau punya teman di Jogja Misalnya nyantai atau ke Jogja Enggak usah bingung cari penginapan Punya teman di Purwakarta Nyantai ke Purwakarta Enggak usah cari pengi, penginapan Punya teman misalnya di Bandung Enggak usah repot Banyak apa tempat untuk dikun dikunjungi karena banyak teman di, di Bandung punya teman misalnya di Bali ke Bali nggak usah ke hotel karena kita punya teman di di Bali punya teman di Mekah Umroh nggak usah repot cari hotel ya ya nginep di rumah teman kita nggak di Mekah itu saya ketemu ada seorang uh, temannya teman saya repot ya temannya teman saya namanya Haji singkatnya Syafi'i Buka restoran, rumah makan ya Rumah makan Rumah makan ini Ala Garut, rumah makan Sunda Bukan rumah makan Arab, rumah makan Sun, Sunda Tapi yang beli Tidak ada orang Indonesia, semua orang ah, Arab, dan saya heran orang Arab Itu mulai polisi, tentara, siapapun Mau beli ngantri Saya duduk melihat ngantri, enggak, habis-habis Antri semua, Ya, yang jualan Orang Indonesia, bahkan berani menterah Jis badan, wow, galak-galak itu orang Indonesia Ya bisa merintah orang-orang yang yang di sana yang dikenal wataknya kadang keras keras keras larisnya luar luar biasa rumah makannya enak sekali itu makanannya uh, haji haji Syafi. saya baru krosok makan enak yaitu ketika berkunjung ke rumahnya di sukima makan ala sunda lagi gitu ya. jadi pergi sama orang sunda makanannya makanan sun sunda cuman sunda ala arab kok bisa dikombinasikan bumbunya orang arab sukanya apa tapi dikasih masakan Sunda bumbu Arab. Jadi enak. Jadi larisnya luar luar biasa. Nah, kalau kita punya kenalan seperti ini, ngapain tidur di hotel yang mahal? Mahal, tinggal mampir ke sana, makan gratis, tidur gratis, pergi diantar, kan enak. Enak atau enak? Enak, berarti nasihat Tukmanullah Hakim ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Nah, orang dulu tuh mau mengamalkan nasihat ulama. Makanya hidupnya enak. Enak. Mulai besok Bapak lapar-laparkan dulu Nanti makan tempe rasanya enaknya luar Biasa Tapi kadang kita tidak mau Selesai makan, makan Habis makan, makan Habis makan, makan Betul Ibu Akhirnya semua makanan rasanya tidak terasa eh? Enak, biasa Saja Itu tadi Luqmanul Hakim Ini oleh-oleh dari Luqmanul Hakim Imam Syafi'i sudah Luqmanul Hakim sudah Ibnu Al-Fa'ilah tadi juga sudah ziarah ke makamnya Kemudian Abu Abbas Al-Mursi Sudah Ziarah ke makamnya Sayyidina Hussein Cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hussein bin Ali Bin Fatimah di Zahra Binti Rasulullah SAW Sayyidina Hussein ini dikenal Semasa hidupnya Perjuangannya luar Biasa Dan yang buat saya terenyuh, Tapi tetap harus tersenyum Orang terenyum itu <tuh> tidak perlu Tidak perlu Kalau begitu di kamar sendiri monggo Depannya orang jangan begitu pergi begitu, begitu sembunyikan saja Renyuhmu dalam hatimu Tampakkan senyummu untuk saudara-saudaramu Sehingga kamu tidak membuat suntuk saudaramu Tapi bahagia saudara-saudaramu Biar simpan dukamu seorang di diri Jadikan tawamu untuk orang banyak Ajib atau tidak ajib Ini nasihat saya loh ini Tidak ada di kitab Paham? Ya, Sayyirina Hussein. Sayyirina Hussein itu ganteng. pintar. Bibirnya hampir tiap hari dikecup Nabi Muhammad SAW. Tiap hari bibirnya bertemu dengan bibir Nabi Muhammad SAW. Sekujur tubuhnya mana yang belum diciumin Nabi. Nabi sholat ngadep Allah. Tidak ada orang berani mendekat Sayyirina Hussein. Ditaruh di pundaknya Rasulullah SAW. Digendong Sayyirina Hasan juga begitu. Rasulullah SAW diletakkan di sampingnya. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah sujud nih cucunya, entah Sinatan atau Sinah Husin, itu ada di pundaknya Rasul. Sehingga Rasul sujudnya lamanya luar biasa. Setelah cucunya bangun, baru Rasul bangun dari su sujudnya. Rasul pun ketika jalan bersama para sahabat, Taala melihat Sayyidina Hasan dan Husin R.A sedang lari-lari di pinggir jalan bersama teman-teman sebayanya, Rasul tinggalkan sahabatnya dan berkata, silahkan kalian jalan duluan, aku akan bermain-main dulu dengan cucu, cucuku maka Rasul pun main lari-lari kejar-kejaran dengan cucunya tubru-tubruan bener nih, wah gak kena wah luput, kalau bahasa kita seperti itu coba bayangkan, di pinggir jalan, setelah puas bermain-main, Rasul peluk keduanya ditangkap kemudian diciumi dan mengatakan Allahumma inni uhibbuhuma hukamaka sallam ya allah sungguh aku mencintai keduanya cintailah orang yang mencintai keduanya cintailah orang yang mencintai keduanya dari sini para ulama mengatakan modal yang yang paling gampang untuk dapat mahabbahnya allah adalah mencintai anak cucu nabi muhammad sallallahu berkat doanya rasul ya allah cintailah orang yang mencintai keduanya sehingga orang ini walaupun amalnya enggak banyak tapi karena bisa mencintai Senihaatan dan Hussein dan keturunannya, maka diangkat derajatnya bukan karena amal solehnya, tapi karena doanya Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau bisa Rasul doa seperti itu, karena Rasul sudah diperintah sama Allah ilal mawadzata fil kurba. Aku tidak minta balasan apa-apa dari dari kalian semua. Ini Allah yang nyuruh ya, sampaikan tu pada orang-orang. Tidak minta balasan apa-apa ilal mawadzata fil kurba. Kecuali rasa cinta kepada kerabatku. Kera, termasuk diantaranya anak cucu beliau. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasul kalau pulang dari pergian. Tidak pernah langsung pulang ke rumah istrinya. Rasul pasti ke masjid dulu. Dari masjid ke rumah putrinya. Fatimah tuzahra' radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian mencari mana cucuku. Hadsan dan usin. Dan tidak pernah disebut dengan mana cucuku. Sibit. Tidak pernah. Tapi dengan kalimat mana ibni, mana anakku. Ya Rasul kalau manggil cucunya itu ah anak mana anakku di atas tuh di lantai atas Rasul naik ke lantai atas kemudian Rasul merangkak berangkang merangkak Rasulullah merangka, merangka SAW dan berkata kalian berdua naik ke punggungku sungguh aku adalah kendaraan tunggangan kalian dan aku adalah kendaraan yang terbaik yang ditunggangi seorang dan kalian adalah pengendara yang terbaik yang mengudarin kendaraan manapun terus cucunya naik di punggungnya Rasul merangkak jalan keliling ruangan menyenangkan cucunya. Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan Dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi yang seperti ini meninggalnya di penggal lehernya. Dipisahkan kepala dan badannya. Dicincang-cincang dagingnya. Radhi Allah Anu, Ini cucu Nabi jadi jangan dikatakan cucu Nabi itu cari penghormatan, penghargaan. Dibunuh, itu udah kebiasaan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma dicaci, dimaki, dihina, dimusuhi, dibuang. Karena kami tidak butuh penghargaan, tidak butuh penghormatan. Kami tidak butuh cinta. Cukup cinta Allah dan Rasulnya bagi kami semua. Itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin seperti itu. Saya waktu lihat begini, ya Allah Sayyidina Husin. Dipenggal di Karbala. Dipenggal di Kar, di Karbala. Dibawa, diarak kepalanya itu. Diarak kepalanya oleh pembunuh-pembunuhnya. Diarak dan dieluk-elukan. Kan kejahatan yang luar, luar biasa. Dikatakan oleh para ulama, yang suhih makamnya adalah di Mesir. Yang kemarin saya ziarai, situ badan beliau yang ada di Karbala sana, sudah dipindahkan pada beberapa ratus tahun setelah itu ya. Di Nasibatimiyah kalau tidak salah. Dipindahkan ke ke Mesir, menurut riwayat yang soh, sohih. Ahli Mesir meyakini seperti itu. Jadi utuh badan dengan dengan kepala beliau yang mulia itu ada di di Mesir. Ziarah ke situ. Dan di makam Sina Husin ini gak perlu bunga saya. Masuk itu adem hati yuk. Adem. Mau nangis juga gak bisa. Adanya itu enak di hati ya. Enak gitu aja. Terlampau apa? Seperti kita di guyur air lho. seneng kok gitu arti itu enak. Memang tempat itu beda-beda ya. Tiati adanya eh, enak. Terus di sampingnya persis peninggalan-peninggalan kakeknya, yaitu peninggalan Nabi Muhammad sallallahu Di satu lokasi di dalam masjid itu ya. Di peninggalan situ ada pedangnya Rasul ya, kemudian ada jubahnya Rasul, kemudian ada rambutnya Rasul Muhammad sallallahu dan banyak peninggalan yang yang lain. Alhamdulillah kok kemarin sempat masuk ke ke tempat yang seperti seperti itu. Ini kan nikmat yang luar Luar biasa, jenengan jangan khawatir Katut-katut oh, Pokoknya yang ngaji di Roboh itu semua katut Mesti katut Nah kalau yang luar streaming saya gak tahu katut gak ya nana ya Katut-katut katut Mau yang streaming, mau yang radio kak Katut Asalkan betul-betul niatnya ngaji Karena saya memang niat saya berangkat bukan untuk diri saya sen, Sendiri dan saya ninggalkan teman-teman saya Semua kalian semua itu beratnya luar biasa Orang yang ngerti-ngerti Berat ninggalkan jenengan itu Sehingga ya, saya pulang tuh ke Solo itu Seneng karena ketemu jenengan Bukan yang lain-lain Ketemu anak saya seneng, tapi ketemu jenengan lebih seneng Wah, Jangan denger anak saya loh ya Paham ya Kalau hubungan orang tua dengan anak, orang tua dengan anak Kalau ini lain Ini hubungan antara ilmu dengan il Ilmu, mahabbatul ilim itu di atas segala Galanya, seorang ulama dilapori Ketika ngajar seperti insya Allah tidak terjadi pada saya Atau anda semua ya. Lagi ngajar seperti ini dilapori Ulama ini orang soleh, ngajar dilapori anak bapak meninggal. Jawabannya apa? Ya udah, suruh mandikan adik saya, suruh mandikan kafani segera dimakamkan. Ngajar lagi. Deh. ngajarlah lagi. gak berapa lama, enggak berapa jam kemudian datang lagi adiknya. Ngomong, adiknya juga nyusul meninggal. Ya udah, mandikan kafani dan makamkan. Karena mahabbah pada ilmu itu harus di atas segala segala-galanya. Almarhum Habib Anies rahimallahu Ketika istri beliau meninggal, lihat kesana fotonya udah saya copot lagi diganti ya. Fotonya saya diakan Kapolres Solo untuk ditaruh di rumah dinasnya. Nanti saya akan buat yang lebih apa yang sama lah minimal besarnya ya, Insya Allah. Uh, Almarhum Habib Anies ketika istri beliau uh, Syarifah Siva ya meninggal dunia, alaih uh, rohmatullohu watalalha. Ketika meninggal dunia jenazah itu di, dimandikan di dalam. Di luar ini kan rutin tiap hari bulan Rajab ada pengajian baca sahih Bukhari Ini keseripahan loh ada, ada meninggal, istrinya meninggal. Bukan mengatakan saya lagi sedih ya, saya lagi berduka, saya lagi gak bisa ngapa-ngapain, jadi tolong pengajiannya libur dulu ya. Enggak. Ngomong ke saya novel, siapkan Bukhorinya. Kita Bukhori di, disiapkan. Terus ngomong ke orang-orang, ayo kita baca sahih Bukhari Pengajian Soibuhari masih dijalankan sementara di dalam itu jenazah disiapkan. Ini ulama cintanya pada ilmu mengungguli segala segala galanya. Makhabatul ilm itu harus nomor lah, nomor satu. Nah kita bisa ndak menempatkan ilmu seperti itu? Kalau udah bisa, ya alhamdulillah. Berarti pangkatnya nah, naik. Karena ini pangkat ilmu pangkat yang luar biasa. Kok sampai bahas ilmu gara-gara apa tadi? Hah? Selina Hussein Terus apalagi Selina Hussein kok sampai ke ilmu kenapa tadi Sama-sama gak tahunya sama saya <laughs> Ini bukti kalau saya kalau ngomong itu gak mikir Jadi mengalir apa yang ada saya Sam, Sampaikan Kadang saya mundur untuk mengingat apa yang saya omongkan itu gak bisa Eh Mundur untuk mengingat Apa yang saya omongkan tadi gak bisa Bukan Sandiwar emang betul-betul saya tidak bi Gak bisa karena saya gak ngerti Yang yang tadi saya omongkan apa Nanti yang mau saya omongkan apa itu kebanyakan saya tidak ngar ngerti, makanya kadang rambong ceramah saya nanya tadi gimana ceramahnya, yang diomongkan apa gitu, bagus atau tidak, pas atau tidak, tidak, karena kadang saya terlalu ceramah lagi ngelamun dan jenengan tuh saya heran orang ngelamun kok ya didengarkan tuh lo, ngelamunnya cocok sama hatinya, lah, ya, masalahnya tuh yang ngomong yang ngelamun yang dengarkan juga ngelamun, makanya nyambung, itulah hebatnya masjid ar-Roboh ini, ya. sesama pengelamun dilarang saling mengelamunkan ya. Alhamdulillah kita ngelamunnya yang baik. Baik maqamul ilim. Itu Sayyidina Hussein. Makamnya ada di, di Mesir ya. Peninggalan Rasulullah juga ada di di sana. Alhamdulillah nikmat bisa sampai tempat seperti itu. Anda semua juga masuk ke dalam kelompok barisan yang ikut ya ziarah. Kemudian saya sempat cari makamnya Sayyid atau Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Habib Abdurrahman bin Mustofa itu saya tanya sama orang-orang Mesir enggak ada yang tahu sama kakeknya tidak ada yang tahu. Tidak tahu, enggak tahu. Padahal ada Abdul Rahman bin Mustafa terus ini termasuk salah satu rektor Azhar yang tempo dulu sekali. Ya, tempo dulu sekali. Lah saking banyaknya saking banyaknya ulama di Mesir, saking banyaknya wali itu jadi ya, wali itu biasa. Enggak kenal tuh ya wajar, kakek. Makanya yang dikenal cukup yang gede-gede, gede yang pokok-pokok yang besar-besar itu. -besar, di Indonesia lah, yang dikenal makamnya siapa? Wali Songo, coba Simbah Kromo, enggak ada yang kenal. Kan kadang ada makam wali Allah Simbah Kromo di mana gitu kan? Dia wali di desanya enggak dikenal sama orang. Enggak dikenal, kenapa? Karena yang dikenal yang besar bro? besar. Karena banyaknya wali yang luar dia, biasa. Habib Abdul Rahman bin Mustafa al-Aidrus itu asalnya dari Hadramud, kemudian beliau pergi ke Madinah al-Munawaroh, di rautuhnya Rasul SAW Beliau bersama tiga sahabatnya Dua sahabatnya, jadi bertiga Satu pengisian Belfegih, satu Al-Jufri Jadi Al-Jufri, Belfegih, Al-Ajrus Tiga-tiga sepakat Yuk kita amalkan kitab Bidayatul Hidayah Di rautuh ini Saya lupa masanya, sebulan atau dua bulan Saya lupa ya, 30 hari atau, atau 60 hari, saya lupa Yang jelas mengamalkan seluruh Isi kitab Bidayatul Hidayah Doanya wudhu, caranya wudhu Dan lain sebagainya, isi kitab itu diamalkan. Hasilnya setelah berlangsung selama waktu yang tadi berlangsung Ditemui oleh Nabi Muhammad SAW Ditemui oleh Rasulullah masing-masing dikasih hadiah Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Hidrus dikasih hadiah buku kosong Buku kosong Yang satu lagi yang belfegih dikasih piring besar Kalau saya gak salah Yang Al-Jufri dikasih tongkat Dikasih tongkat Nah menurut riwayat yang belfegih itu diperintahkan ke Aceh Nanti cari di Google tuh. Ya mungkin kalau kita lihat ada tari-tari piring dan sebagainya daerah-daerah sana ya. Nah, kenapa piring besar? Jadi siapapun makan dari situ kenyang enggak habis-habis itu. Disuruh jamu orang dengan ma, makan. Nah, yang pakai tongkat ini disuruh ke India. Ya daerah India sana, enggak ngerti ya, mungkin apa tongkat jadi ular atau gimana wallahu aalam. Enggak disebut, enggak disebut sekali tongkat. Tapi kalau kitab putih ini saya tahu. kitab putih ini sejarahnya jelas, dikasih buku tapi kosong. Disuruh pergi ke Mesir. Kenapa dikasih buku disuruh pergi ke Mesir? Karena Mesir tempatnya ilmu. Mesir itu tempatnya ulang, ulama. Maka dikasih buku. Mau kumpul sama ulama, ya bekalnya ilmu. Bukan bekalnya piring. Lah piring itu ke Indonesia cocok. Banyak orang kelaparan. Kan begitu. Kacah. Itu. Dikasih ilmu. Buku. Nah, sampai di sana, kebetulan sampai di sana rektor Azhar itu, Syekh Azhar menikahkan putrinya. Menikahkan putrinya, ada walimah sehingga beliau mau libur jadi imam masjid dan libur ngajar, beliau butuh pengganti sementara, butuh pengganti sementara, nah untuk pengganti sementara ini gak sembarangan, karena ulama banyak kan pasti berubut posisi semua karena di posisi yang mulia yang tidak alim gak bisa gantikan, akhirnya rektor azhar ini buat saimbara kepada ulama-ulama yang hadir tuh ya di acara walimah itu Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan 400 sunnah di dalam sholat Dia bisa menggantikan aku Nyerah itu Paul bisa nyebutkan cuma 200 orang orang ulama itu, ulama-ulama Cuma 200 Habib Abdul Rahman bin Mustafa al-Idrus ini dari Khadramud Pakaiannya sederhana, pakaiannya gak kelihatan ulama Orang mesti itu kelihatan pakaiannya itu ya Ganteng gitu Nah ini biasa pakaiannya Maju ke depan, ya sedikit diremehkan Kamu ngapain ini ke depan, ini tempatnya ulama depan, saya ulama gitu saya ulama, lah kamu ngapain kan tadi ada sayembara, so nyebutkan 400 sunnah dalam so, solat saya mau ikut kamu bisa, ya coba saja ada diizinkan maju maju disebutkan 400 kaget semua, disebutkan 400 selesai 400, beliau mengatakan biar mantep, saya tambah 100 lagi beliau sebutkan 500 sunnah di dalam so solat kira-kira biasa atau luar biasa Coba anda menyebutkan sunah dalam takbiratul ikhram Sudah puyeng kan? Sunahnya ada berapa takbiratul ikhram? Ya? Sunahnya berapa dalam rokok? Sunahnya berapa dalam ektidal? Itu bingung, ini 500 sunah Ternyata beliau itu dulu waktu di Hadromud Belajar kepada gurunya Itu rumah beliau ke rumah gurunya Misal Solo Jogja jaraknya Solo Jog, Jogja Nah itu jalan kaki kalau belajar kalau belajar jalan kaki. Solo Jogja jalan kaki. Biar tidak kroso. Beliau sama teman temannya berdua ini kalau jalan itu sambil nyebutkan sunah sunah sholat. Tidak kroso sudah sampai Jogja. Makanya nyebutkan 500 sunah sholat. Nah mayar itu kerjaan tiap ah. hari. Itu mudah sekali kerjaan tiap hari. Jadi rektor Azhar. Nah pada iri ulama-ulama itu. Sebagian ulama ada yang iri. Dengki. Akhirnya suka nguji. Ngasih soal-soal yang aneh-aneh. Ya, yang ngasih soal tuh ulama-ulama pinter-pinter semua. Ya, soal yang aneh, aneh. Beliau nyantai kalau enggak mudeng buka buku. Bukunya putih, tapi dibuka jadi ada isinya. Jawabannya ada, muncul jawabannya. Oh, ini buku yang ngasih Rasulullah kok Kanjeng Nabi masa Salam Dulu mungkin kalau diceritakan orang mengatakan, "Wah, kok aneh, -aneh, aneh, aneh masa aneh-aneh masa ada. Masa A, ada? Oh, sekarang saya enggak gumun. Gampang tablet set Google selesai. Kalau sekarang pakai tablet buka Google kan banyak jawaban di situ ya. Nah ini tapi Google-nya bukan ke bu, apa bukan ke Google, Google-nya ke Rasulullah sallallahu Buka itu langsung muncul jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jawabannya ini, jawabannya ini, jawabannya ini. Singkatnya begini, mau kemesir dibekali kitab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama. Makanya kebanyakan itu memang dari tempo dulu penulis buku itu dari marga Al Al-Idrus, Habib Abdullah al idrus Habib Ali al bin ya, Habib Muhammad bin idrus itu yang awal-awal nulis buku dalam tarīqa ala Alawiyyah. Makanya kalau saya nulis buku jangan kaget, biasa Karena simbah-simbah saya dulu juga penuh penulis. Kalau saya enggak nulis buku berarti welek sapole. Berarti kan jeleknya luar biasa. Kalau saya nulis berarti biasa-biasa saja. Nah, terus ngapain Habib ziarah ke sana? Saya cari itu makamnya itu. Ya, saya cari makamnya. Mungkin satu mister yang cari makamnya cuma saya. Ya setelah sekian lama gitu. Ya banyak yang nyari. Tapi setelah sekian lama mungkin cuman. Cuman saya saya ngotot. Pokoknya saya harus diantarkan ke sana. Caranya bagaimana. Nah peziara ini. Muzawirnya yang terziara juga gak ngerti. Makamnya di mana. Saya tanya orang gak ngerti. Tanya pelajar Indonesia di Azhar. Gak ngerti. Geleng -geleng semua. Gak ngerti. Gak ngerti. Saya udah putus asa ini. Kok gak ngerti. Gak ngerti. Handphone juga kartunya mati. Ya. Akhirnya kok masuk hotel. Ada wifi. Ya. Yeah. Ya pistros saya tawasul dengan Syek Google. <laughs> tawasul dengan Syek Google. Jam 2 malam tuh saya turun di lobi tawasul dengan Syek Google. Pokoknya harus kepegang. Saya cari Angel. Cari di Google itu ketemester keluar semua kan macam-macam. Ala Idris lain lagi ini bukan Ala Idris. Tidak al ada itu. Sudah putus asa saya kok enggak ketemu-ketemu ya. Cari di Google aja susahnya luar Luar biasa. Subhanallah di tengah saya gambar. putus asa. sah Tiba-tiba kok muncul gambar makam. Ih, ini jangan-jangan. Tak zoom lagi. Besarkan judulnya. Syed Abdurrahman bin Mustafa ala'idrus. Wah ini cocok. Ini yang saya cari. Ceritanya ada. Foto makamnya ha? ada. Dah pegang. Besok paginya saya tanyakan. Dengan foto ini. Tahu enggak ini di mana? Saya tahu masjidnya. Tapi letak makamnya di mana tahu enggak? Oh ini di pintu masuk ini. Ih. Ya ini ada, besok harus kesana Alhamdulillah nyampe kesana, niatan saya cuma satu minta bukunya <guluh> he he udah dapat belum, rahasia <guluh> kan itu dikasih buku putih sama Rasul terus cerita buku putih itu setelah belum meninggal kan gak ada ceritanya ya ya saya jauh-jauh dari Solo kan nawah itu minta bukunya, jangan dikasihkan Edwin ya minta bu, bukunya perkara dikirim belum nyampe kan walau mungkin paket agak lama dari sana ya tapi nawai itunya minta bu Bukunya, jadi kalau ada orang nanya Dalil aneh-aneh itu jawabnya gampang saya Klik, jawab langsung, ya. klik jawab. Masalah bentuknya bagaimana Terserah yang ngirim bukunya, paham loh Jelas semuanya Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 10 kurang 10 menit Kenapa? Hah? Gak terasa? Oh, saya udah bilang Ngomong sama orang lamun itu paling enak Seng seng dijak ngomong yang ngelamun, yang ngomong juga ngelamun. Jadi satu jam ya tidak terasa. Wong judulnya ngelamun. Coba orang ngelamun tuh, hehe, sudah jam tiga. Oh, ya? kok seotolong ngelamun, kan tidak ter terasa? Cuman hebatnya jenengan ini ngelamun, kan il ilmu. Nggelamun ilmu kalau gak kerasa kan hebatnya luar biasa. Alhamdulillah. Ini baru nyampe Mesir ya. Udah hatam Mesirnya? Belum. Di hatamkan enggak? Masirnya tok ya. Terus Mekah Madinah? Terus Fatihanya kapan? <SILENCIO> Gak rampung-rampung tar Fatihanya nanti ya. Gak rampung, -ramp? rampung. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al Idrus, makamnya di depan pintu masuk uh, Masjid Sayyidah Zainab cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ziarah ke Sayyidah Zainab itu depan ada pintu masuk untuk perempuan. Lah Makamnya di situ, jadi saya bisa sejarah dari luar Karena itu pintu masuk khusus untuk Kawan wanita, ada fotonya Pokoknya insya Allah, Jum'at depan Akan saya pajang ya, Perjalanan Ar-Rawdoh ke Mesir Madinah dan Mekah, Ar-Rawdoh bukan hadir novel. Ar-Rawdoh Rugi kalau saya jalan sendiri Kalau jalan bareng jenengan kan saya enak Kalau saya dikebuk jenengan yang juga ngerasakan Mau? Allah Betul, mau Yakin, mau ngerasakan sakit yang jawab cuma dikit iwin Gak ada insya Allah Ngerasakan yang enak-enak Karena tadi kita torikohnya, torikoh yang enak enak. Yang gak enak gak usah dirah, dirasakan Kalau yang gak enak gak dirasakan Jadinya tetap enak Nah orang itu gak enak jadi kerosong Gak enak gara-gara dirasakan Betul kok? Kan? Jadi hidup itu semuanya eh, Enak, berarti yang gak enak itu Tidak ada yang ada Orang yang mau ngerasakan yang tidak Enak, udah tau gak enak kok di rasakan, berarti bodohnya luar biasa, bener toh? mestinya gak enak dirasakan atau gak usah dirasakan contoh, makan, harus makan tapi yang dimakan suket rumput, enak atau gak enak gak enak, oh namanya lapar gak makan mati, tapi adanya rumput, ya udah makan gak usah dirasakan jadinya nanti ya enak gak kerosok tidak eh gak enak, lah yang menyebabkan kerosok gak enak, gara-gara mau ngerasakan tidak enak, makanya yang enggak enak enggak usah dirasa rasalah yang enak enak, paham? pernah dijelaskan begini? belum? sama, baru sekarang saya menjelaskannya ini simple, sederhana, tapi insyaallah man, manfaat, ini hasil dari buku putih tadi ya yeah. Duh, ya toh, jadinya eh, enak. Sebentar, itu biar apa namanya? Tanya itu yang streaming nyalan nggak? Karena di sana listriknya beda, mungkin tetap jalan. Cek yang streaming jalan nggak? Salon yang lihat streaming dikabarin, yang lihat streaming langsung kabarin ke handphone saya, siapapun itu, untuk topik yang ada di Purwakarta. Kalau bisa kabarin saya BBM sekarang, langsung saja. Streamingnya jalan atau berhenti? Bagaimana sah Dwin? Moga oh, diunjuk. Lea maksudnya saya mau minum gitu loh. Alhamdulillah. Gimana Dwin? Langsung aja ke belakang biar cepat. Tanya anak-anak itu. Nyala? Oh yaudah. Makasih Dwin. Ya, jadi tadi judul rasakan yang enak, enak. Yang enggak enak enggak usah dira. Maka ketika lampu mati saya bilang begitu jadinya, karena ketika saya bilang gelap itu e, eh, jenengan kemudian mikir yang enak, betul. Jangan diterangkan itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pikir kalau dalam keadaan gelap itu kan hu, lebih ku, lebih khusyuk. Tapi cahaya itu dibutuhkan. Hidup tanpa cahaya maka tidak berarti hidup, betul ya. Nah kita bicara tentang cahaya dulu sekarang Sebetulnya gelap itu ada enggak? Gelap itu ada enggak? Gelap itu ada enggak? Gelap itu ada enggak? Tidak ada, ada Gelap itu ada tidak? Gelap itu ada atau tidak? Tidak ada Ngeyal dibilang Sekarang saya mau nanya Gelap itu karena apa? Tidak ada Cahaya berarti yang ada apa? Cahaya yang ada cahaya berarti gelap tidak? Gelap itu ada gara-gara cahaya tidak? Nah betul kan? Berarti gelap itu tidak. Jadi gelap itu hanya nama ketika cahaya per. Paham? Jadi la wujud alidul ma tidak ada wujud bagi ke ke kegelapan kegelapan itu ada karena cahaya per pergi kalau cahaya datang maka kegelapan sir. Sirna berarti yang ada cahaya berarti gelap tidak berarti kalau jenengan dalam gelap karena tidak punya barusan dipraktikkan sama Allah lampu mati kan? Ya. Ben mudeng kalau lampu mati tadi nggak saya terangkan begini kan dapatnya cuma lampu pak pak dia tidak dapat ilmu jelas lah ya cahaya itu apa diantaranya ilmu nur ilmu itu adalah cahaya jadi kalau kita punya cahaya ilmu semakin banyak cahaya semakin banyak. Betul kan? Berarti semakin pa? padang Hati ini sebetulnya gak ada gelapnya Yang jadi masalah gak ada cahayanya Bingung Gelapnya itu tidak ada Yang yang ada Tidak ada cahayanya Kan lebih gampang Coba kalau kita suruh ngusir gelap kan repot Ngusir gelap itu repot Tapi gelap itu gak produser Karena gelap itu tidak ada Yang ada kekurangan cahaya, jadi untuk menyingkirkan gelap caranya mudah, caranya tinggal datangkan cahaya dan cahaya itu diantaranya il, ilmu maka berbanyak ilmu otomatis jadi terang kata Gus Dur gitu aja kok repot ini habis umroh tambah seger atau tambah sakit saya seger ya Alhamdulillah unjengan tuh gak ngerti asni aku loroh Adanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamnya itu lho. Jamnya itu nakal. Tidak mengizinkan saya ngelamun lama-lama. Lamunannya mau dilanjutkan tapi jam cukup-cukup masih ada yang makan nanti. Nanti ada ma waktu ma makan. Memang majelis ini saya ingin enak dirasa oleh hati saya dan enak dirasa oleh siapapun yang hadir maupun yang tidak hadir. Enak dirasa di hati. Jangan bingung wujud saya, wujud Anda seperti apapun. Ada pemabuk mau duduk di sini jangan dilarang, biar duduk. Ada pelacur mau datang di sini, biar biar datang ke sini, jangan di, dilarang. Siapapun silakan hadir, siapapun saya apa namanya? menikmati majelis. Sekarang saya mau nanya. Siapa di antara kita yang tidak bermaksiat angkat tangan coba. La tu zaki anfusakum jangan bersihkan diri kalian atau diri saya. Siapa di antara kita enggak bermaksiat? Angkat tangan. Saya cium kakinya sampai rambutnya seluruh tubuhnya. Ada enggak? Enggak ada kan? Kita ini masing-masing pemaksiat dengan maksiat-maksiat sendiri sen? sendiri. Caranya gampang. Ya. Caranya gampang. Yang penting kita masih mau berjalan kepada Allah Subhanahu Wata'ala sirrilallu urjan aw makasir. Jalanlah menuju Allah baik kakimu itu pincang maupun kamu itu enggak punya kaki buntung, jalan saja ke menuju Allah Ta'ala. Contoh. Misal saya pergi ke mana ya? Yang agak jauh dikit Bandung lah. Saya ke Bandung jalan kaki. Saya ke Bandung jalan kaki oh, Saya pengin kok ke Bandung. Saya pengin ke ke Bandung, misal gitu. Saya jalan ke Jalan kaki. Lah Bapak atau Ibu jalan juga ke Bandung lihat saya jalan kaki karena mobil saya jual motor saya jual buat menasi raudho mudeng toh oleh cuma misal kok cuma ini, misal walaupun kenyataan juga begitu ya kan jalan kaki sampai menuju Bandung jalan kaki Habib mau ke mana selama di mana Bandung jalan kaki iya kenapa lah punyanya kaki kan masih alhamdulillah mending jalan kaki bapak ibu lihat kesungguhan saya jalan kira-kira dui motor pit gak punya motor, gak punya pit, gak punya mobil punyanya kaki bahkan ini redok tersiok-siok jalannya dia tetap mau jalan menuju bandung untuk cerah-ceramah jenengan naik mobil, kira-kira tega atau enggak tega tega atau enggak tega mesti parkir, kemudian silahkan bib, ikut naik wah saya gak mau repot, gak repot diantarkan sampai ke ban Bandung, bahkan lanjut pulang pergi dianter, makan dibayari, enak atau nggak enak? Enak atau nggak enak? Nah, ibaratnya begitu kalau kita berjalan menuju Allah Taala. Kalau kita ada kesungguhan jalan sungguh-sungguh, walaupun kita jelek, udah jangan lihat kejelekan kita, sopos yang ora jelek, kabeh jelek. Jangan lihat keburukan kita karena semua itu buruk, sadari saja diri kita buruk, kita pengen jadi orang yang diterima Allah Taala, jalanlah dengan keburukan kita, jalan terus. Nanti ada saatnya di tengah kita jalan terseok-seok tiba-tiba kok ada wali yang jalan lewat ke Allah lihat sungguh-sungguh orang ini meskipun penuh dengan luka meskipun nggak punya kaki dua kakinya cuma satu dia itu jalan terseok-seok maka aku akan gendong dia lah kalau udah judulnya digendong wali penat jadi yang capek siapa yang gin yang digendong enak atau nggak enak? Enak, wali itu mau gendong orang-orang yang mau sungguh-sungguh berjalan meskipun kondisinya dalam keadaan yang bu buruk. Fahamkah? Nah kita di majlis ini pasang hati yang begitu. Siapapun ini ya, pasang hati yang begitu. Jangan merasa sudah hebat. Justru merasalah dirimu jelek dan jelek dan jelek. Tapi saya mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan itu baik semua, sah Donyo ki APKB, sepurone ingkang kata Allah yang bilang akan aku musnahkan manusia dan aku datangkan makhluk yang lain agar mereka berbuat dosa dan aku akan mengampuni mereka semua. Bukan maksudnya silakan maksiat, bukan loh ya, Di hati kurang ajar. Bukan, maksudnya begini, punya dosa, punya dosa, jadikan itu kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena punya dosa, maka rajinlah minta am. ampun. Begitu gitu maksudnya? Paham kan? Karena Allah sudah menyiapkan am ampunan. Alhamdulillah jam 10. Sebetulnya masih banyak itu kisah perjalanan. Nanti dalam ceramah-ceramah berikutnya saya sisipkan saja ya. Dikit-dikit setuju? Setuju. Nah, sekarang pengumuman dulu dari saya. Insyaallah 15 Mei ini bangun alhamdulillah lantai 3 sudah ditutup kan? Selesai lantai 3 ya. Nah, sekarang tinggal satu, membayar hutang. Lho kan Masalah demi masalah sudah selesai. Itu sampai lantai tiga kan tidak mudah. Tapi Alhamdulillah mudah. Lantai tiga sudah ditutup. Jadi tinggal bayar hutang. 15 Mei insya Allah. 15 Mei insya Allah. Arrohullah akan melunaskan hutang-hutangnya. Satu hutang tanah yang masih tersisa 1M 350 juta. Waktunya tinggal satu bulan. Betul ya? Tidak sampai. Karena sekarang tanggal 18 16, sekitar tinggal 27 hari. Habib Novel akan akan cari 1,3 m. Tenang, saya tidak bergantung pada manusia manapun. Itu ketika saya berbincang-bincang dengan Ustadz Taufik Haji Taufik di Purwakarta bersama istrinya, ada nasihat menarik dari istrinya ketika ngobrol gitu ya. ya. Istrinya mengatakan begini, ini lagi nonton nih, saya yakin Haji Taufik ini, mengatakan begini biarkan Habibnya berjuang dulu biarkan Habibnya berjuang dulu kalimat itu saya ingat-ingat terus sampai saya pulang ke Indonesia akhirnya saya jadikan status BB saya ikan biarkan Habib berjuang dulu kalimat ini menggugah saya untuk tidak bergantung pada siapa siapapun tidak bergantung pada siapapun saya akan bekerja keras untuk cari 1,3 50 M 1 M 350 juta Saya akan kerja keras Nah ketika saya sudah kerja keras Kok jenengan ketidak tergerak Ya berarti memang bukan manusia Bukan manu Bukan manusia Mungkin malah Eka Karena kalau malaikat tidak cari uang Kalau manusia masih cari uang Betul kan Jadi Kalau jenengan tidak cari uang bareng sama saya Berarti jenengan bukan manusia Maksudnya malaikat jangan mikir yang jelek-jelek Mikir yang bagus bagus mungkin udah jadi malaikat semua, semua maksudnya begini tersisa waktu 27 hari saya akan kerja keras pagi, siang, sore dan malam, satu kerja yang bisa saya lakukan adalah jual buku buku yang yang tersisa sekarang lagi kita kejar untuk dijual terus adalah sehari bersama Rasul, saya ingin anda jadi agen-agen penjual buku itu jadi cari keluarganya, temennya, sahabatnya rekannya, paksa ini maksa baik atau tidak baik maksa yang baik, bukunya ya harganya tetap 50 ribu, tidak berubah kan begitu beli buku 50 ribu dapat, dapat pahala tanah beserta bangunannya ilah yomil, kiamah insyaallah itu kan luar, luar biasa jujur kalau saya ini punya uang cash sekarang ini tidak mungkin tak dung-tapek dewi ganjaran ini moh saya ngedung-dung ganjaran buat jenengan-jenengan itu moh, karena saya rakus tamak akan ganjaran, paham lo? saya rakus dan tamak akan kan Ganjaran, tapi karena belum ada uang cash gitu, belum ah, ada, kepeksa Pahalanya itu dibagi Padahal kalau enggak dibagi aja Belum cukup bayar dosa saya, nah kalau dibagi Nanti kira-kira bagaimana ya Mudeng maksud saya Nah saya ingin ajak jenengan semua Kerja juga, ker, kerja Cari orang yang Bisa beli buku, Jumat depan Jenengan ngaji ke sini, atau tidak ngaji Titip temannya, Alhamdulillah Ada dua teman saya, titip Ada tiga teman saya, titip ada lima teman saya, titip Jadi jendengan datang ke sini, beli buku Misal ada satu orang beli satu, ada yang beli lima Ada yang beli sepuluh, syukur-syukur Bosnya titip, saya titip seratus ya, Mungkin kan ya, ngomong saja Siapa tahu Allah membukakan hati orang-orang yang anda oh, Omongi, kan seperti itu Dan satu hal Ketika saya menghadapkan jenis Nabi Muhammad SAW Saya itu mau nyampaikan sendiri pekewo Menghadapkan jenis Nabi Kanjeng Nabi masih punya hutang 1,3M Pekewo saya jadi terus terang seprokenya kata saya enggak jadi ngucap di depan Rasulullah saya enggak jadi ngucap minta duit dan lain seba, sebagainya. Cuma saya ngucap kiri ganjeng Nabi tolong apa mintakan sama Allah biar saya bisa jadi pelayan yang baik, bisa jadi pelayan yang baik, saya bisa dakwah yang baik, saya bisa ceramah atau terus saya bisa mengajar, terus masukkan dalam barisanmu. Begitu pula semua orang yang berjuang bersama bersama saya saya tu lego masuk di Rodohio lego. Meskipun strateginya nggak seperti orang-orang, saya masuk justru hari-hari akhir, ya, ziarah ke Rasulullah, nikmat puas, jenengan puas-puaskan nyawang saya. Mumpung ini belum patahake maksiatnya, walaupun udah banyak, tapi belum banyak sekali, ya, karena makam Rasul kelihatan jelas gitu loh. Jadi saya lihat makam Rasul itu seperti apa, lantainya seperti apa, ini saya anggap seperti mandang Rasulullah, Sosalam, ya, saya niati begitu. Nah kan ada insya Allah ada berkahnya tak? InsyaAllah Allah ada, insyaallah ada barokah, barokahnya. Karena saya yakin barokah itu yakin yang tak yakin yang tak usah yakin, tak usah mandang meremway. Eh. Nah, paham kan? Bebas orang mau, mau mandang boleh tak mandang juga bu. Boleh lihat dinikmati gitu. Jangan nikmati sayanya, nikmatin apa yang saya li, lihat. Nikmatin apa yang saya lihat itu. Nah, itu ada keberkahan ter, tersendiri. sendiri. Nah insya nanti saya ngajak jangan berjuang bareng. Kira-kira saya tak berjuang bareng. Saya insya Allah akan berjuang pagi, siang, sore dan malam Dan saya akan jarang ada di rumah Saya akan keliling Indonesia Saya akan beli mobil baru Insya Allah Jangan bingung loh nah, Ini katanya tidak punya duit Tapi membeli mobil itu bagaimana nah, Itulah rahasia matematika Habib Novel Moh mikir Mohmi mikir Habib kok beli mobil lagi kenapa? Sebab mobilnya sudah semua hampir dijual Tinggal satu yang kecil ya. Tinggal satu yang kecil, sementara saya harus dakwah masuk desa, jalan belgong setengah meter betul tuh, jalannya desa tuh belgongnya setengah, setengah meter nih badan nanti remuk, kalau saya capek gak ngajar, jenengan yang marah, lu wabibnya, saya datang jauh-jauh gak ngajar, alasan sakit lihat toh, ngerasani gitu saya dirasani yang mudeng begitu, makanya untuk jaga badan ini, selain ikhtiar doa ya dan lain sebagainya saya harus mengikhtiarkan, saya harus punya kendaraan yang bagus Karena kanjeng Nabi mau me'rad saja dikasih Allah kendaraan yang bagus. Bukan kendaraan jelek, dikasih apa? Burok. Dikasih ibu, burok. Kudanya Nabi juga kuda yang bah, bagus. Kuda jelek kalau Nabi yang naik jadinya bagus. Maka kendaraan Nabi harus bagus. Nggak mungkin kendaraan yang jelek. Salah satu mu'jizatnya Rasulullah SAW, ketika ada goncangan, ledakan yang besar di luar kota Madinah, semua pada geger, tiba-tiba Rasulullah SAW sudah datang dari luar kota, naik kuda tanpa pelana, kuda polos begitu saja kuda itu lah bahran larinya seperti kuda yang balapan juara nomor satu yang hebat yang harganya mahal-mahal padahal itu kuda kacangan. Ya, kuda bi biasa. Rasul mengatakan jangan takut, jangan takut. Sudah dilihat tidak ada apa apa, -apa. Kuda dinaiki Rasul jadi hebatnya luar biasa. Di situ kalau pengen hidup enak, beli kendaraan yang bagus. Kalau kendaraan jelek, capek nyervis. Betul? Betul enggak? Kadang ada orang nanya, "Dib, kenapa toh, Dib kok beli mobil? Kenapa?" Bukan mau bermewah-mewahan. Alhamdulillah, insyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang namanya dokar bimo peok ya, mobil jenis apapun di hati saya itu insyaallah ya, la haula wala quwata illa billah, insyaallah padha wae. Tidak ada kebanggaan, tidak ada "woh". Itu orang desa yang begitu. Sepuro nang kada sanes desa kula. Ya, Semua di hati sama sah Saja, naik yang tidak enak ya tetap Kedua yang enak itu tempatnya di dalam ha? hati Cuma badan ini Memang harus dijaga dija Jelas Jadi saya minta doa dulu nomor satu Al-Fatihah, semoga hari Senin Habib Novel punya mobil baru, amin Ya tanpa susah pak Bayar, amin Mudah-mudahan bisa dapat uang 90 juta Dalam waktu 3 hari untuk bayar DP Amin Kemudian DP-nya juga tidak pakai ngutang. Amin. Kemudian dalam dua minggu bisa dapat uang satu miliar lebih dikit untuk ngelunaskan rautah. Amin. Semoga setelah itu bisa ngasih hadiah setiap orang satu buku. Amin. Judulnya nanti dulu. Amin. Judulnya belum maksudnya. Ya satu orang, satu buku. Buku. Insya Allah saya akan kasih jendengan semua buku wirid ar-raudah. Semuanya. Insya Allah. Gratis. Nggak usah bah. Bayar. Bayar tak tolak. Loh mau mau syaratnya baca al-Fatihah dulu nanti kalau baca al-Fatihah kabul maka insyaallah itu terwujud seiring dengan peresmian sementara gedung di belakang Alhadiniyah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin Kemudian yang kedua Jangan semangat untuk melunaskan tanah belakang. Yakin, yakin lunas, yakin, yakin. Yang keras yakin. yakin. Alhamdulillah saya lebih yakin. Nah, kalau jangan yakin saya enggak yakin kan menteruk namanya ya. Yang kedua, malam nisfu Syakban, malam nisfu Syakban belakang itu lantai satu, lantai dua akan kita pakai untuk sholat malam nisfu syaban. Dulu peletakan batu pertama di malam nisfu syaban. Jumat depan saya akan pasang foto tentang peletakan batu per pertama. Kemudian saya akan pasang foto bangunan yang sekarang. Alhamdulillah dalam setahun kita bisa bangun seperti ini. Ini termasuk keramatnya ar Angel itu. Ya, tanpa mengedarkan sumbangan. Alhamdulillah. Nggak kan kita buat Minta sumbangan untuk pembangunan masjid Tidak ada kan? Tidak ada Memang betul ada saya buat SMS broadcast Itu bukan minta sumbangan Pemberitahuan siapa pengen ikutan Andil saya tidak pernah maksa satu orang Satu hiasan satu kelompok tidak ber? pernah Benar kan? Dan kalau masuk Transfer itu Saya senangnya luar biasa Alhamdulillah transfer ikut andil babe, 10 ribu Ikut andil BIP 50 ribu. Ikut andil BIP 100 ribu. Ini berarti orang-orang yang luar, biasa, memang ada yang ikut andil 20 20 juta, 10 juta, itu, itu ada, 40 juta ada. Tapi bisa dihitung saja jari. Artinya orang-orang yang punya duit yang terlibat itu dikit. Justru yang terlibat, kebanyakan orang-orang yang tidak punya du, duit. Sedangkan Rasul bersabda, Inna matun soru nabi zu'afaikum. Kamu itu akan mendapatkan pertolongan berkat orang-orang yang lemah diantara kalian. Justru saya senang. Alhamdulillah berarti memang majelis ini mau ditolong Allah Subhanahu wa taala. Soale sing gleb nyedaki sing susah-susah. Kok domesan kenapa? podo ya. <guluh> Betul kan? Betul berarti majelis kita akan dapat pertolongan. Loh, yang ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama tunsuruna bi dzofaikum. Itu mau ngececer malam-malam itu hujan-hujanan nggih ya, Pak, nggih. Ya. Hujan-hujanan. Saya di atas tuh 2 jam lebih hujan-hujanan kembruh Ganti kembroh lagi Ganti lagi ke tempat Habib Syekh pamit Besoknya mau berangkat um? umroh Saya tinggal umroh teman-teman Mesti ngembur itu Mahasahi, Besi ngenyam kemudian Ngecor -nge disambung lagi hari Sabtu Ngecor lagi Tuntas selesai Alhamdulillah Nah jadi nanti malam Nisuh Saqban Kita akan resmikan di sana. Sebelum Nisuh Saqban Jumat dua minggu lagi kan maulid Nah Jumat dua minggu lagi itu maulid. Kita akan baca maulid di situ. Insya Allah. Kita akan maulid di di sana. Jelas? Jelas? Jelas? Al-Fatihah semoga bangunannya maulid itu. Sudah kuat dan kokoh cor-coranya. Ditopang malaikat-malaikat dan arwah orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yamidin Ya, ya kena abuduwa Ya kena setain Hidina suratul mustaqim Suratul ladin Anam ta'alihim Mugayari maktubi Anakim Walabto'al Amin Yang ketiga Untuk semua yang ditipukan doa kepada saya di sini, Yang sakit Dan lain sebagainya Ya Baik yang anaknya ujian Yang ingin lulus anaknya Yang menikah Pengen nikahnya dipercepat Kalau belum nikah-nikah Gitu kan yang macam-macam, yang nulis sini maupun yang tidak nulis, yang punya hajat, ya, pengen dapat jodoh belum dapat-dapat jodoh, Yang pengen dapat anak, belum dapat-dapat. Anak, yang pengen naik pangkat, ya naik-naik, pangkat. pokoknya yang pengen apapun lah hajatnya apapun, mari kita bacakan Al-Fatihah, semoga apa yang diinginkan itu tercah, capai, kita baca sholawat ini tiga kali bersama-sama. Ya, Ya Rabbi Salli'ala Muhammad, wa ballihil kulla kulla. ما يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل ما يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل ما يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل ما طلب الفاتحة dia kana setawi ini dinas suratal mustaqim suratal ladziin unta nuhimu gail mabdu bi anagil mabta'al bina kemudian ada pengumuman di sini hadirilah pengajian akbar bersama burdah bersama Habib Hasan bin Ali Alkaf pada hari Sabtu 18 April jam setengah 07.30 malam tempat Masjid Al Farokah Candi Macanan Kebak Kramat Karang Anyar sudah lengkap semuanya ada yang terlewatkan belum nih ada ya Makannya belum dikeluarkan. Jadi jangan pulang dulu sebelum makan. Nanti bagi yang berminat beli buku yang belum punya atau sudah punya pengin beli lagi silahkan beli di di depan. Mulai malam hari ini tiada kata istirahat untuk Abib Novel. Insya Allah Abip Novel baru akan beristirahat sejenak nanti setelah pembangunan eh, pelunasan tanah itu selesai. Saya, saya akan istirahat seje, sejenak atau di tengah-tengah pembangunan itu, tengah-tengah mengejar target itu. Kalau ada yang mengajak saya istirahat, saya akan istirahat sejenak. Kalau ada yang mengajak saya istirahat, saya akan istirahat sejenak. Kemudian saya akan kerja keras pagi, siang, sore dan malam. Ingat kalimat tadi, tolong Habibnya diingatkan ya. Eh, apa namanya? Gimana tuh kalimatnya? Hah? Biarkan Habib ber berjuang. Setuju? Kalian jangan berjuang. Duduk saja di rumah kalau tego. Maksudnya begitu loh ya. Artinya ayo kita berjuang bersama. sama Karena ini majelis kita bersama. sama. Sekedar sekedar info. Nanti di lantai 3 itu akan dibangun bangunan 10x10. 10x10. Di atas 10x10 nanti ada kubah. Nah untuk pengajian yang rebu, rebu malam malam kemis, bakdal maghrib nantinya akan di atas itu. Yang rebu malam kemis, zubat itu akan di lantai di Tiga, nantinya seperti itu Biar apa? Biar setiap lantai itu ada kegiatannya Sehingga barakahnya ada Barokahnya ada dan tempatnya juga Terawat, karena kalau tidak begitu Tidak akan ter terawat Jelas ya? Yang terakhir Satu fatihah Untuk semua orang Yang membantu saya selama ini Dan khususnya Untuk uh, Yang memberangkatkan Saya umur kemarin Ya, termasuk ini ini Karpet ini oleh-oleh dari Haji Taufik dan istrinya ya. Agar semoga Diganti dengan rezeki yang berlimpah ruah Dan semoga Orang tuanya Yang masih hidup dipanjangkan usianya Dan untuk yang telah meninggal dunia Yaitu Uh, bapak Karya bin Rafijan dan istrinya semoga diletakkan di alam barzakhana bersama para nabi para siddikin para syuhada dan para salihin diampuni segala dosanya diterima semua amal solehnya. dimuliakan oleh Allah taala dengan semulia-mulianya dan semoga kita semua panjang usia kebaikan, kataan keriduan, dan kebaikan keridhaan katan keridhaan dan di usia kelak dengan husnul khotimah al hadiniah wa laqulati jami'a nafi'ah wa ila hadrotin al Fatihah Awwaluhu billahi minashai'til rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Alhamdulillahirobbil alamin Ar-Rahmani r-Rahim Adikya matin Ya kan Abuja Ya kan Asta'in Hidin surah al-Mustaqim Surat al-Ladin Anamta'alahe mughayri makhdubi anhi mabla'dillina min Allahumma c'li wa sallim 'ala syyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah Adadama fi 'ilmillah salatan wa salamanda'imani bi dawam mulkillah wa'ala alihi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 وَسامِحْنِي فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيْوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي اللَّهُمَّ إِنِّي طَامِعٌ فِي عَطَائِكَ رَاغِبٌ فِي رِضَاكَ مُسْتَسْلِمٌ لِقَضَائِكَ فَاكْتُبْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ هُدَاكَ وَأَلْحِقْنِي Bosalah Allah subhanahuwataala. Sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga seluruh anak saya, khususnya yang bulan ini masuk umur lima tahun, Nur Aliyah, semoga semuanya dijadikan anak yang soleh dan solihah, anak yang bahagia dunia akhirah, anak yang dimudahkan semua urusannya dunia akhirah dan tidak mendapatkan kesusahan dunia maupun akhirah. Al-hadidinihal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi Amin. Terima kasih, mohon maaf. Silakan bentuk formasi Satu empat Kita nikmati hidangannya. Nah. Muka-muka barokah ya. Saya mau lihat-lihat sekitar dulu boleh ya? Nanti saya kembali ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.